Mau tanya Bagaimana hukumnya menggugurkan kandungan Sebelum berumur satu bulan Karena suami meninggal dunia Takut jadi bahan gunjingan Tetangga Jazakumullahu khairan Menggugurkan kandungan Tanpa ada Alasan yang dibolehkan oleh syar'i Walaupun baru Satu bulan Usia kehamilannya Itu adalah haram Dan termasuk membunuh Janin itu Di dalam Al-Quran Di beberapa surat Di beberapa, beberapa tempat di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala Melarang Kita untuk membunuh Anak-anak Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan di salah satu ayatnya Wala imlaq. Janganlah kalian Membunuh anak kalian Karena takut, miskin, susah Nah Jadi orang Arab dulu membunuh anaknya dengan dua alasan, takut miskin atau karena malu. Karena malu biasanya kalau anaknya perempuan dia bunuh. Nah kalau yang takut miskin ini biasanya para ulama menyimpulkan menggugurkan kandungan masuk ke bagian ini. Biasanya kalau orang khawatir miskin itu dia bunuh dia bunuh janin itu sebelumlah sebelum lahir. Kalau sudah lahir itu dia malu. Dahulu itu kalau dilahirkan adalah perempuan wa ida busyirah adhum bil unsa zallahu wajihuhu Muswada, wahwa kezim apabila diberi kabar gembira bahwa bayi mereka yang lahir itu adalah perempuan maka mereka malu marah berubah muka mereka menahan marah dongkol tidak terima sebagian mereka membunuh anak-anak mereka sebagian lagi membunuh karena takut miskin nah ini biasanya membunuh takut miskin ini dijelaskan oleh para ulama biasanya kalau sebelum lahir digugurkan kalau sudah lahir tahu dia laki-laki, malah laki-laki itu menjadi penopang hidup. Karena khawatir dia bunuh. Jadi kesimpulannya menggugurkan kandungan adalah perbuatan dosa, haram. Dan itu melanggar firman Allah Subhanahu wa taala yang melarang kita membunuh anak-anak kita dan janin itu bakal menjadi menjadi anak, apapun alasannya. Kecuali alasan yang bisa diterima syar'i. Maka misalnya misalnya janin itu Kalau dia melahirkan akan membahayakan nyawa sang ibu. Misalnya sebenarnya dia tidak bisa lagi hamil. Tapi qadar Allah dia mengandung juga. Dan dokter-dokter yang ahli, amanah terpercaya sudah menjelaskan, memfatwakan bahwa dia kalau dipaksakan juga nanti hamil melahirkan akan membahayakan nyawanya. Maka di sini dipilihlah doror yang paling yang paling ringan yaitu menyelamatkan nyawa sang ibu. Ya. Nah. Jadi ini salah satu contoh dibolehkan, ada wanita itu yang lemah sekali, tidak kuat lagi, sudah beberapa kali operasi misalnya, tidak bisa lagi. Nah akhirnya diputuskan seperti itu, tapi kalau alasannya hanya karena seperti di sini suami meninggal lalu takut jadi bahan gujingan tetangga. Loh memangnya anda menikah tetangga tidak tahu, kok kan tahu dia suami anda nah kalau dia tahu itu suami anda dan tahu dia juga men memangnya meninggalnya dirahasiakan kan orang tahu dia meninggal nah jadi malu apa lagi orang sudah tahu kok itu suami anda dan anda hamil dari dia nah, kan belum nampak perut saya ya, kan tidak tidak perlu dikasih tahu ya nah jadi tidak perlu selama anda itu adalah anak anda maka tidak perlu malu dijaga dididik dirawat mudah-mudahan nanti menjadi anak yang soleh